どうもどうもどはもどうもどうもどうもどはもどうもどうも t うも g うもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもうもどうもどうもどうもうもどうもどうもどうもうもどうもどうもどうもうもどうもどうもどうもうもどうもどうもどうもうもどうもどうもどうもうもどうもどうもどうもうもどうもどうもどうもうもどうもどうもどうもうもどうもどうもどうもうもどうもどうもどうもうもどうもどうもどうもうもどうもどうもどうもうもどうもどうもどうもうもどうもどうもどうもうもどうもどうもどうもうもどうもどうもどうもうもどうもどうもどうもうもどうもどうもどうもうもどうもどうううううううう Tapi bagaimana dengan ada proyek baru ini mereka dapat masukan untuk k a n p o n g mereka itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Manol. Pak Steven s e l a m a t pagi. Pagi. Ya, silakan Pak Steven. Saya pikir ya itu n gak g berlaku di bisnis aja. Saya lihat di semua apapun di Indonesia para pejabat itu hanya melakukan atau melaksanakan tugasnya itu hanya di permukaan saja. Mereka di ...pikir untuk membangun secara f u n d a mental dari kasar. Itu aja. Pak Zenao, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, silakan Pak z e n a Menurut pendapat saya, mau ikara ikar y a kebijakan sebagus apapun... ...kalau birokrasinya belum ganti, masih biaya orang... ...pasti masih tertumah. Kalau mau diperbaiki ya birokrasinya itu yang... ...orang lama-lama itu harus diganti juga... itu ganti yang baru tapi yang b e s i j a n g a n yang anaknya dia. Kalau diganti anaknya dia ya maksudnya sama juga g a k kebakalan berubah bangsa Indonesia ya nggak. Terima kasih kembali Bapak Paulus selamat pagi. pagi Bu. Silahkan k o m e n t a r y a mestinya pemerintah ini belajar dari iklan Bu. Beri anak, beri yang terbaik Bu. Untuk anak kok coba-coba. Jadi ma. Opini i, kami i, Bu. Ah、lah streamline to ウロスバディビオンサギーバギブキニトランティサンベカンココンタンモンパンプレンタ Bahwa pemerintahnya cari untung Bukan membantu pengusaha Jadi bikin peraturan itu untuk memeras rakyat Jawabnya begitu Jadi jangan bikin peraturan macam-macam Karena kebijakannya bukan untuk memakmurkan negara Indonesia Tapi untuk para pejabatnya Yang termasuk di dalamnya peraturan biaya cukai dan sebagainya Para pejabat tolong harus パーク r ン、ヤンパイ、ウントラヤ、a ンガ、インドシナショナー、マチュー、ラヤプニャカ a ャンバニャ、アティニャティジャカニャプニャング、タン、サンベニト、インドシナショナー、タクティー、マンププ、プログシナ、タイラン、インディア、マポン、ガラ、ガラ、アイナ、n トヨンとビケンヤポシティ、チャーナン、ウントカン t ン、サンディリ、ビケンナショナリスマ、チャーナン、d ピタリスマトロス、カナウドジカ a ナガラ、カロンガチューク。 Jawabnya karena salah pengelolaan keuangan pribadi mereka sendiri. Itu jangan bikin peraturan macam-macam. Para pengusaha tekstil, tolong tidak ikuti program pemerintah. Jawabnya gitu. Karena m e m e r i p a r a s i tekstil dan m e m o d e r n k a n alat-alat tekstil itu sendiri, berdasarkan kemampuannya sendiri, jauh lebih baik daripada mengimpor mesin-mesin tekstil, bikinan negara-negara maju、hmm. yang s、so、s -so、m i a lebih l mahal. Itu, terima kasih. Pak Tony, selamat siang. siang. Silahkan Pak. Iya kita bukannya suka banget k o m p l a i n pemerintah t u h terlalu jelek ya Tapi memang apapun yang mereka kerjakan itu Sampai saat ini tuh memang Buat pengusaha tuh bukannya tambahin Gampang malah tambah ribet Makanya saya juga n gak g tau h kenapa Padahal yang pemimpin-pemimpin ini tuh Sekolahnya tinggi-tinggi di Amerika dimana gitu Kenapa mereka n gak g bisa berpikir secara logika Yang cuman kayak kita-kita ini aja bisa mikir gitu Saya juga n gak g tau h kenapa Saking kadang-kadang kayak di b kayak Wah programnya tidak ada c a l o di Pelabuhan itu mah b u s i t nggak ada sama sekali t e r c e b a t s u j a h lo, makasih.、Mm -hmm. Terima kasih Pak Tony, Pak Hari selamat siang. Selamat siang. Bagaimana komentar anda Pak? Kalau、oh, setahu saya yang 5% i persen itu kan kebijakan baru ya, jadi artinya yang itu berarti nggak kompak tuh. Memang waktu kebijakan、hmm. mungkin nggak k o m p a k antara bisanya lama mengenai t e s biru dengan mesin produksi yang baru. Tapi semestinya ya kalau berhubungan dengan produksi, itu kan m e n y a n g k u t hajat h i t u p orang banyak ya, industri, mau produksi. Lebih bagusnya itu nggak usah dikasih. Pandemanya b e b a masuk, bebas aja misalnya industri. o、oh, k kita kan memang dua belum bisa membuat gitu loh. Kalau emang kita belum bisa membuat ya harusnya j dibebasin aja. Kalau barang-barang yang sifatnya konsumsi dan lain sebagainya, kalau boleh a y a s e d i k i t i n g g i n y a ya. Kalau produksi, kita tahu sendirilah, kita kan jauh t e r t i n g g a l dari negara tetangga kita, Cina, yang luar biasa d i a Harusnya ya berpialah h k kepada industri gitu Karena itu m e n y e r a p tenaga gede Yang sedemikian banyak g i t e r i m a kasih Ya, terima kasih Selanjutnya, Halo. Halo. selamat siang Pak yang Bu. Dengan、selamat、Bapak、ya. Alvin, silahkan Pak Alvin、uh, Saya mau tanggap ini ya, ya, saya s e p e r d a p a t dengan、uh, Tanggap a n Pak Tony yang pertama itu Bahwa apa namanya, pejabat-pejabat、uh, kita Pemerintah ini memang sekolahnya tinggi-tinggi Justru karena terlalu tinggi, mereka itu selalu Berhitung, terlalu pinter Bisa terima, nggak bisa keluar punya Jadi kalau kita i n i、uh, n Apa, rakyat ini kalau biaya itu paling pinter tapi kalau untuk keluarnya l a nggak bisa lagi itu b a a i a n a ya m a k a s i t u baik terima kasih Pak Alvin, p a g u s selamat siang ya, silahkan kementerian Anda Pak memang live service、uhum. itu memang terkenal jago kayak gitu Ma,、uh, itu kelihatan banget kan nggak ada apa, koordinasi pemimpinnya lemah sekali sih koordinasi nggak ada anak buahnya d i h a r i naik jalan masing-masing terus Aku lagi ya, yang paling mendasar a d a l a h gak ada kerasa kebangsaan. Terima kasih.、Hmm, terima kasih Pak Agus.